Semua keluarga besar yang hari ini mengundang saya, barokah Allah, barokah Allah, Barok Allah, nyanyi kita sama-sama, oke okay, mas, oke? Okay? Okay? ini lagunya ini. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu ku ada bayangmu, semuanya. Ku Semua menang ku karena Ku bersedih Semuanya Sedih karena Ku berduka lagi Ku berduka Semua Duka-duka Ku karena rindu, ku bersedih, karena. Terima kasih banyak Suaranya buat Akademi 12 Nanti ya ikut ya mas <laughs> Siap terima kasih mas Oke Boleh nggak sih Kalau Gary nemenin aku Nyanyi lagu Sama